Selamat siang p a k Gilbert. Ya sudah terhubung kembali Pak Gilbert. Selamat siang. Selamat siang m a k o m e n t a r a n d y a sebagai pengusaha sih berterima kasih ya, kepada para wartawan ya. Nah seperti kayak begini Bapak Presiden yang terhormat kan bisa melihat ini. Benar atau tidak ini kan bisa mengutus pembantu-pembantunya. Kenapa bisa sampai lama? Satu minggu menjadi satu bulan, ya kan?、Mm -hmm. Sangat merugikan pengusaha, sangat merugikan perekonomian Indonesia. Di satu pihak kan pemerintah menggalak ekonomi Indonesia supaya maju, maju, maju, maju, maju, maju terus kan? k a l u seperti ini kan k e t e k b e l a k a n g Ini kan gampang dilacak, tinggal kepala biaya cukainya. l a l biaya tanjung perak itu siapa?、Mm. Ya kan?、Mm. Proses kan, p r、nah, o s e Jadi sekali lagi di sini harus peka. バウィーリさんはバウィーリさんはバウィーリさんは a ウィ a リさんはバ y ィーリさんはバウィーリさんはバウィーリさんはバウィいリさんはバウィーリさんはバウィーまさんはバウィーリ a んはバウィーリさおはバウィーリさんはバウィーリさんはバウィーリさんはバウィーリさんはバウィーリさんはバウィーリさんはバウィーリさんはバウィーリさんはバウィーリさんはバウィーリさんはバウィーリさんはバウィーリさんはバウィーリさんはバウィーリさんはバウィーリさんは Kalau perlu dicopot aja itu kepala bea cukai nya,、mm -hmm. ngaberes semua tuh. Baik terima kasih p a k w i l l y Pak Rudi halo. Halo. Ya, silakan h Pak Rudi dengan komentarnya. Halo. y a silakan h Pak Rudi. Oh i ya saya meng mengomentari、uh, memang betul、uh, jika kalau yang memutuskan SPTD itu biasanya PPTD pejabat bea cukai.、Uh, jika kalau mereka berhalangan Itu tidak ada yang menggantikan, karena jarak waktu untuk menggantikan itu cukup lama. Misalnya empat、uh, hari itu baru boleh digantikan dengan、uh, seorang PSPD yang lain gitu. Itu aja, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Rudy atas waktunya. Pak Hartono selamat siang. Selamat siang Pak. s i l a k a n Pak Hartono. Ya kalau menurut saya sih dengan segala... Macam, apa, problema p e r e k o n o m i a n n y yang ada sekarang. Saya pikirnya mesti presidennya yang diganti. Itu aja, Pak. Halo? Ya, silakan Pak Heru dengan komentarnya.、Uh, kalau dari saya, usulnya supaya lancar, disuastakan saja. Pasti lancar. t e m a s i h e r i i h ya. Silakan, Pak Gus. Ya, ini kan... Saya dulu lagi nih, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu? Jadi, d i bikin lama-lama ya, kau kalau mau cepat, ya ada uang p e r j i n n y a ini balik lagi kayak dulu. Begitu aja, ada seni-seni, makasih. Pak Armin, selamat siang. selamat siang. Selamat siang. Silakan, Pak Armin. Pak、ah, itu sih salah fakta k i Kalau salah, mereka bisa bicara s a a h kalau a d a k e salah, a nih, Pak k j i j i Ya, begitu aja, b e g i lama-lama ini. Pak Tony, selamat siang. Selamat siang. selamat siang. selamat siang. Silakan, Pak Tony. Pemerintah mesti lebih ngeh ya, ini masalah ini juga ada hubungannya dengan satu kasus saya nih. Saya,、uh, t e m a n saya a yang di perusahaan minyak, jadi untuk izin perusahaan di Indonesia itu, sebenarnya dari Januari dia tuh udah mau perpanjang, mati itu bulan 7. Tapi waktu Januari itu mau diperpanjang, katanya gak boleh. Nah, suruh balik lagi pas pertengahan bulan 6. Pas pertengahan bulan 6, dibilang gak keburu. Gak boleh segini lambatnya, akhirnya... なとジュポリマジュタトロランプジュタイ undertable money undertable money jadi kan shit banget kalau orang, ini。ユリカンシェッバーカーローラン、ニットジャバットジャバットイトイヤ、イトスカラマニアジュガーハティパ、マレカトウガーランソンカイドウギトロ、マレカトウディカシドウィットラブラが、ン、ラッマラム、ラオセカタリニア、ナイニアンプジャディサマジュガビアチュカイ、サジュガパナマシュキンバラン、バランセオリトセンスモ Uh, atasan lagi cuti Nah atasan lagi cuti Kita kena tetap tuh 200 dolar Berapa 200 dolar per hari Wah kacau dah Susah susah Makasih Ya baik terima kasih Pak t o n i Pak Suryadi selamat siang Siang s i l a k a n Pak Suryadi Oh iya Iya kalau kita ada tunai Ada p a a uang cash gitu Jangankan t u j u hari h Satu hari juga Belum g i n e p barang itu Udah bisa dikeluarin Makasih Ya baik terima kasih Pak Suryadi Pak Deddy selamat sore s i l a h k a n Pak Deddy. Iya, itu pemerintah ya KPK buat apa? Tidur aja. Coba dong kirim ke sana. Itu mereka kan udah dipilih ini itu ada apa di sana. Bu, itu aja d i m s i h a m a l a sore, Bu. Silahkan. y a saya rasa ini problemnya ada masalah waktu itu ada penangkapan oleh pihak AP3 di Surabaya. j a i akhirnya para petugas p i h a k cukai t u semua pada tiarap orang b i l a n pada ketakutan. Tapi ini sangat konyol menurut saya. m a s t i n y a semua harus dilihat case by case. Jadi jangan karena satu masalah sehingga akhirnya semua terkena imbasnya. Saya termasuk orang yang terkena imbas karena barang saya sampai satu setengah bulan sampai saat ini belum bisa keluar juga.、Hmm. Demikian s a ya, yang y a bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apa, Pak Gideon, Iya. apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah menurut Anda? Kalau saya rasa lebih baik ini h a r u s s e g e r a dilakukan permajaan ya Karena petugas ini mentalnya emang kurang begitu baik saya rasa、hmm. Sehingga setiap kali ada kasus mereka baru takut Kalau n gak g ada kasus mereka suka-suka mereka Ya ini yang saya rasa yang harus segera dilakukan permajaan Petugas-petugas yang emang mentalnya kurang baik Mungkin bisa harus segera d i s i n g k i r k a n lah p e r u m e t saya Oke,、okay. terima kasih Pak Gideon Terima kasih、ya. Halo, sorry Ya, dengan Bapak? Pari ini. Ya silakan Pari.、Uh, sebaiknya petugasnya diganti. Itu akal-akalan n mereka aja mau nyari duit tambah. Bu. Selain itu sebaiknya sih dilakukan、uh, pihak swasta yang melakukan、uh, penerimaan dokumen dan dikurangin untuk、uh, berhubungan langsung dengan petugasnya. Mungkin melalui internet gitu.、Hmm. Terima kasih. Oke、okay, Pak Teddy. Selamat sore Pak Evan. Selamat sore. Ya dengan Bapak. Daddy. Pak Teddy yang tadi, silahkan iya, ini menurut saya semua BJUKA itu akal-akal mereka juga benar itu, semuanya BJUKA itu saya kira gak ada yang benar mau di Papuan Udara maupun di p r i o k maupun l i m a n itu semuanya b e n a r n a semua akal-akal mereka semuanya duit benar juga, itu harus diganti itu, itu kan dari saya, semangat sih Oke,、okay. terima kasih banyak, Mitra Bisnis yang sudah berbagi opini bersama PAS FM